Bismillahirrahmanirrahim Kepada seluruh asatidah yang sudah hadir Mungkin bisa langsung merapat InsyaAllah sebentar lagi Akan kita mulai Acara Tiklat Para muda risin dan muda risat Pada sore hari ini insyaAllah Semoga bisa langsung merapat Ke depan InsyaAllah lagi asatidah monggo Untuk bisa merapat ke depan InsyaAllah Saat Mokhtar Sudah berada di masjid Dan kita akan mulai Sekitar jam setengah Lima ini Sampai nanti menjelang uh, Maghrib InsyaAllah ta'ala Baik bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa Wa mawala ma'ba'ad Kepada seluruh Rasatidah sekalian al-kiram Habibhidakumullahu jami'an Alhamdulillah Pada sore hari ini kita bisa Berkumpul di Tempat ini Di masjid eh, Pondok atau Mahath Darul Abrol Mahat Yang ada di Ampel ini Tentunya sebagaimana yang Menjadi kerutinitas bagi kita Insyaallah ini yang adalah merupakan pertemuan yang ketujuh dari diklat modarisin dan modarisat yang sudah kita jalani selama ini. Yang Insyaallah ya, program ini terus akan senantiasa berlangsung ya, dan senanti akan bergilir karena memang ini program sesoloraya nanti akan bergilir. Waktunya atau tempatnya juga Di Mahat-Mahat yang ada Dan kebetulan hari ini Bertempatan di Mahat kita Di Mahat Darul Abrol Atau Mahat yang ada di Boyolali Am, Am, Am, Ampel Dan Tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini Yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhtar Habibullah Ta'ala Atau Bu Nasi Muhtar Habibullah Ta'ala Adalah tema yang ber Bertajuk akhlak seorang pendidik Dari judulnya saja sudah sangat jelas Tujuan dan maksudnya apa Ke arah mana Ya dengan harapan Dengan apa yang disampaikan oleh beliau Tentunya akan menjadi bekal juga bagi kita Secara khusus kita sebagai para pendidik Untuk senantiasa menanamkan Akhlak-akhlak yang baik Baik untuk diri kita sendiri Ataupun untuk Atau di hadapan Para santri-santri kita Dan acara ini akan berlangsung Mulai dari jam setengah lima ini Nanti sampai dengan Menjelang maghrib Mungkin nanti sampai Jam Setengah enam Satu jam ya Sampai jam setengah enam insya Allah Kemudian -ber Lanjut setelah maghrib Ramah tamah Dalmatian di sini nanti ada tanya-jawab Antum punya masyakil-masyakil Mas Dari apa yang disampaikan oleh beliau Atau mungkin yang antum dapati di luar dari yang disampaikan oleh beliau Nanti bisa kita Bikin sesi tanya-jawab ya Saling tukar pikiran Atau saling Apa namanya eh, Berbagi pengalaman Berbagi pengalaman Terkait apa yang antum dapati Di ma'ahat-ma'ahat antum sekalian dimohon jangan bakhil ya antum yang punya ilmu di mahan-mahan antum yang kita tidak punya ya, yang kita butuh masukan-masukan atau ilmu-ilmu yang antum dapatkan terkait dalam pembahasan yang dibahas pada kesempatan kali ini ataupun ada yang, pembahasan yang lainnya mohon antum bisa berbagi faedah berbagi faedah pada cara ramah tamah badan Maghrib nanti, ya. Kemudian nanti akan berlangsung sampai menjelang Isya. Ya. Kalau nanti ada waktu nanti sebelum Isya kita sudah selesai, diakhiri dengan makan malam bersama di masjid ini. Diharapkan asatidah sekalian untuk tidak langsung pulang, ya, untuk tidak langsung pulang karena panitia dari Maahad Darul Abrol sudah menyiapkan makan malamnya Insya Allah. Dan juga ada snack-snack. Ya untuk kopi breaknya sudah ditempatkan di situ. Monggo nanti pada maghrib atau sebelum maghrib anda bisa ambil e, apa namanya ada kopi, ada teh dan yang semisalnya di situ di belakang kita. Ya saya saja sudah pegang kopi di sini. <tik> Taib, ikhwanul fiidin rahimah dan warahmuhullah. Rahim, saya tidak sekalian e, tanpa memperpanjang waktu lagi karena beliau sudah selesai dalam melaksanakan sholatnya. Untuk waktu dan tempat. Kepada Al-Ustaz Al-Fadil Abu Nasib Muqtad bin Rifa'i Rahimahullah, Ahvidallah Ta'ala kami persilahkan Fa'alaihi taliatafaddal mashkura ma'ajurah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudhlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Yaqulullahu azza wa jalla Fil quranil karim Ya ayyuhal ladzina Amanut takullaha Haqqatukatih Wa la tamutunna illa Wa antum muslimun Fa inna asdaqal hadith Kitabullah Wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Wa sharal umur muhdathatuhah Fa inna kulla bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin Fidhar Para asatidah jajaran dan segenap para pengajar di pondok-pondok pesantren daerah Solo Raya yang saya hormati dan saya muliakan Hafizhukumullah Alhamdulillah tentunya kita berusaha untuk tidak jenuh dan jangan sampai bosan, saling mengingatkan tentang banyak dan Betapa bernilainya nikmat yang sudah dikaruniakan untuk kita semua. Ya. Secara khusus karunia yang Allah berikan itu adalah ilmu. Maka kita yang hadir di sini sekarang, demikian juga masih banyak saudara-saudara kita yang eh, belum berkesempatan untuk hadir. Ya, kita semua telah diberi kemudahan untuk belajar ilmu sudah kita cari dan tidak ada batas waktunya tidak ditentukan oleh umur kalau umur 40 selesai kalau umur 50 habis kalau umur 60 berarti sudah Cukup jauh Atau Umur yang diatasnya Tidak ada batasan umur Dalam belajar Belajar itu juga tidak dibatasi dengan uh, Berdasarkan program Atau paket Belajar yang diselenggarakan oleh suatu Lembaga pendidikan Oh saya sudah selesai belajar Karena saya ikut program belajar Di pondok A selama 10 tahun Kalau saya sudah selesai Di pondok B selama 6 tahun oh saya sudah selesai di pondok C selama 12 tahun dari kecil bahkan lalu menganggap tidak ada lagi kewajiban untuk belajar itu salah ya. bahkan sekalipun statusnya itu sudah menjadi seorang ustaz ustazah dikenal sebagai seorang guru maupun pengajar justru kesalahan yang paling, paling fatal itu ketika tidak menyadari bahwa Kewajiban palabul ilmi Masih berlaku untuknya Sampai kapanpun itu Dengan demikian Siapapun yang ingin Ingin maksimal Dalam uh, Menyampaikan ilmu Baik itu sebagai ustad, ustadzah, pengajar ya, Pengurus Mushrif, musyrifah Atau bahkan dia sebagai orang tua ya. Kata kuncinya adalah Sadar untuk tetap terus belajar Sadar untuk tetap terus belajar Karena uh, dunia pendidikan Terutama objeknya anak-anak Itu sangat luas Sudah sangat luas Nanti uh, Apa Eh uh, mekanisme di lapangan itu bisa berubah-ubah menyesuaikan kondisi tiap-tiap anak yang pasti berbeda antara satu dengan lain anak ya. dinamikanya dan saya yakin para asarita juga sangat paham hal ini dinamika pembelajaran itu berwarna-warna ya macam-macam kalau kita buat apa ada berapa kemungkinan keadaan yang akan kita temui dalam e, dinamika pembelajaran itu nggak akan ketemu dalam satu angka tertentu ya. karena sekali lagi tiap anak itu sendiri kemudian tiap anak dilihat dari sudut pandang yang berbeda itu sudah berapa kombinasinya itu loh ya, kombinasinya satu kelas santernya sepuluh Berarti secara umum, kita harus menguasai 5 metode pembelajaran untuk 5 anak yang pasti berbeda, gak mungkin kita samakan. Jangankan anak-anak yang sudah tua-tua, yang sudah levelnya asadidah saja, itu satu dengan yang lainnya berbeda-beda kok. Yang tipenya, sifat dan kebiasaannya, kemampuannya, itu berbeda-beda. 5 anak berarti 5 metode pembelajaran nanti tiap anak kalau di kelas itu ada 10 pelajaran bisa jadi tiap anak untuk 10 pelajaran berbeda, nanti cara yang kita terapkan juga berbeda-beda kenapa? karena si A satu dari 5 anak A, B, C, D, E, si A itu ketertarikannya untuk belajar, hanya separuh dari 10 mata pelajaran yang diajarkan caranya kita bagaimana mengajak dan merayu Mengkondisikan anak supaya juga senang dan tertarik untuk belajar lima pelajaran lainnya. Yang lima pelajaran yang dia suka apakah juga kemudian kita pukul rata sama. Ya nanti juga berbeda-beda. Nanti lima patah pelajaran yang disuka oleh anak. Itu ada satu atau dua yang lebih dia sukai lagi. Ya. Maka kita sebagai seorang pengajar Orang tua, ustaz, ustada dan seterusnya tadi Harus memahami hal itu Oh ini dia sangat suka sekali Ini apa namanya bakatnya di bidang ini di Bahasa Arab anak ini Karena dia punya bakat di bidang bahasa Arab Dia senang Nilainya selalu bagus Eman-eman kan kalau cuma dibiarkan begitu Tanpa kita maksimalkan Eman-eman sekali Maka untuk anak seperti ini Ya sudah di beberapa kesempatan ya, kita sebagai Ustadz, ya bicara berdua sama anak itu pakai bahasa Arab. Kita bantu dia, kita support dia. Kayfahalu kayak fahaluk ya, Muhammad. Kalau sama yang lain, apa Muhammad kabarnya gimana? Ahmad sehat, tapi untuk anak ini, karena kita tahu dia punya bakat dalam apa bahasa Arab, dia senang juga. ya Bahkan itu adalah pelajaran yang paling dia suka, ya kita imbangi lah. Coba bayangkan kalau seorang anak sedang suka sesuatu Kemudian tidak dibantu Bisa kecewa Yang paling kita sedihkan nantinya adalah Potensi itu mati Padahal dengan kesabaran seorang guru Membimbing anak itu Untuk lebih memperdalam apa Pengetahuan dan kemampuannya dalam bahasa Arab Suatu saat nanti Dia berkembang Dia bisa bermanfaat untuk umat ya. Yang ini suka baca Al-Qur'an. Jadi tajwid dia ikuti apa irama para qari. Ya. Bahkan beberapa nada itu dia bisa. Kita bilang anu, apa ikuti Syekh Sudes, Syekh Sudes dia. Syekh Sudes, nanti coba Syekh Suren, Syekh Suren dia. Syekh Hudzaifi, Syekh Hudzaifi bisa. Ini yang Mas Syihdian, Syekh Majdi Askari, oh bisa juga. Ketika kita tahu anak tersebut punya bakat dalam hal Telawatul Quran, ya Tajwid dan Tahsinnya, yo eman eman kan? Kalau misalkan kita biarkan begitu saja, eman eman sekali. Jadi kita support dia, kita dukung dia. Ya dengan apa yang kita bisa, paling tidak kita komunikasi dengan orang tuanya, kita pahamkan orang tuanya. Pak, g? Kalau misalkan itu santriwati ya, ustazah yang menyampaikan kepada ibunya, yang memanggumkan ibu, putri ne. Ya, kalau yang laki laki putra ni jenengan ni bakatnya luar biasa dalam bidang al-qur'an. Hmm, Jadi tolong disupport. Kadang-kadang ditawarkan pengen apa yang bisa membantumu apa untuk apa untuk mengembangkan kemampuan yang Allah berikan untukmu dalam bidang al-qur'an. Pengen apa? Saya so, mau besok-besok pengen langsung belajar ke Madinah di masjid Nabawi. Saya pengen belajar al-qur'an. Saya pengen apa namanya talaki supaya dapat sanat langsung yang bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setia gitu nanti orang tua mau akan berusaha menabung itu jadi terpacu semangatnya nah. sementara bidang ilmu yang lain suka suka tapi tidak seperti yang ini coba itu baru si A ya titijo dari 10 mata pelajaran belum nanti kita bicara tentang si B C D E itu baru 5 santri Ya kalau santrinya saya ya kita baru berbagi tugas, ya. Gak mungkin satu mengampu seribu. Ya. Itu masih belum cukup loh, situasi hatinya. Nih ya. kan, ini si A dengan sepuluh pelajaran, gitu ya. Sepuluh pelajaran itu nanti misalkan tadi yang bahasa Arab, ambil satu contoh. Si A sangat suka bahasa Arab, dia senang. Ini kan ada saat-saat tertentu ketika dia sakit Ketika dia sedih ya. Ketika dia sedang tidak mood Ketika dia sedang konflik dengan temannya Saat dia belajar bahasa Arab Tapi dia sedang ribut sama temannya ya. Itu pasti akan mengganggu Itu kan sudah cara kita berbicara lain loh Cara kita bicara sama anak seperti ini udah udah beda Dengan ketika kita bicara dengannya Di hari-hari biasa Maka tuntutan seorang guru yang harus kita ketahui sekali lagi ya mungkin saya singkat guru guru itu nanti mencakup ustadz ustadzah pengajar pengurus muslim musliminah itu ya kita singkat gitu, guru jadi tuntutan dari seorang guru itu memang sadar untuk tetap terus belajar karena kondisi anak itu dinamikanya macam-macam yang paling terpenting adalah anak semangat dan senang belajar. Hal-hal yang ternyata di luar aturan baku selama masih bisa ditoleransi sambil kita memberikan edukasi, sambil dibimbing dan diarahkan dengan sabar. Ya kita terbukalah jangan kaku. Ya. Saya kasih contoh ini yang saya tanya Ustadz Syihabuddin. Ustadz Syihab ini. Karena ini kan apa beliau kalau saya panggilkan legendnya Tafid ya kan, Untuk solo raya Karena sejak saya masih kecil dulu Masih cilik ya, Ustadz Siap sudah Sudah bersentuhan Langsung dengan dunia uh, Tafid ya kan. Begitu Ustaz Siap ya Ustadz Siap pernah Pertanyaannya Pernah menghadapi seorang santri Yang ketika setoran hafalan Al-Quran Itu gak bisa diam kerak terus buangnya pucai pernah pernah ada yang sudah jadi ustad mungkin di sana <laughs> sudah ada yang sudah ada yang jadi pengajar dari anak dengan tipe seperti itu tidak saya sebut nama walaupun orangnya dari sini tapi ada kan tipe anak saya ini saya tanya ustad siap mewakili semua sebenarnya ada tipe anak itu kalau dia belajar itu nggak bisa diam mulai dari gerakan tangan pakai pulpen, ya kan? Ikan ya ada yang sambil kakinya diselang, sampai dulu di, se apa? Dis, ya itu abu takian ya, di selanjutkan tarik lagi, ya kan? Ada yang sambil main-main buku segala macam. Ada anak tipe seperti itu. Ya. Kalau disuruh diam, orang nyambung Eh, tangan edim malah, nggak bisa. Orang metu suaranya. Ada tipe anak seperti itu. Ada tipe anak itu diam. Ya. Ada tipe anak ketika dia belajar itu tadi diam bergerak. Ya. Contohnya apa namanya? Uh, Usah siapa banyak ini contohnya. Keto <tuh> E menang, tapi pas setoran bisa dia. Ya. Dia cuma lihat tuh, ini. Hmm. Gak ada suaranya keluar. Anak apa malah turu ya, mana tuh lancar, ya itulah. Tadi saya katakan ada hal-hal yang apa namanya di luar dari apa aturan yang ingin kita perlakukan, selama masih bisa ditoleransi, gitu ya. Yang penting anak itu semangat dan senang belajar, sambil dia ya, itu si Yunjora di nengge terus akhirnya jadi sifat dan tabiat jangan tetap kita pelan-pelan mas yu nek menghafal jangan begitu walaupun besok tidur lagi ya kan? ngantukan buaya-buaya ya. Nah, ya kalau kita masih ingat ada kelas kita dulu namanya Zainul Fikri ya kan? sekarang beliau udah jadi mudir di pondok pesantren Wai Kanan Lampung sana dan mungkin tiga puluh itu mungkin Hafizullah Zulmaudalud udah jadi mudir, saya pernah berkunjung sana bersama Ustaz Aif, semua Ustaz Pozan kan saya Ustaz Aif, Ustaz Fauzan Medan itu kami berkunjung ke sana ke Wai Kanan itu yang dulunya pokoknya memantukan Ustaz itu saya enggak bisa bilang anak itu lagi Ustaz-Ustaz deh. Ustaz, ya. di IT zaman dulu tidur, tiap hari tidur, tapi kalau setoran lancar tapi coba bayangkan kalau misalkan ada anak dengan tipe seperti itu Ustaznya kaku tiap kali tidur disuruh berdiri, tiap kali tidur dihukum, tiap kali tidur disanksi tiap kali tidur kemudian disuruh apa pergi ya apalagi kemudian diceramahi beserta dengan dalil-dalilnya <gled> maksudnya apa ilmu itu dihargai ilmu itu dihormati para ulama dan seperti itu tapi tidak dengan hikmah ya, kan? tidak kemudian secara bertahap ini langsung penginnya instan berubah padahal tipe belajarnya anak memang seperti itu ya. ini satu contoh saja bahwa Ya kita sebagai guru Itu harus sadar untuk tetap terus bela belajar Ada anak yang belajarnya itu senang dengan uh, apa? Dengan membaca Ada anak yang senang dengan mendengar Itu saja sudah beda Ya jangan dipaksa membaca Kalau dia tidak suka membaca Disitulah peran orang tua Jasa dan andil Baik seorang guru yang dengan sabarnya membaca, bacakan. Ada anak yang suka senangnya baca, baca, baca, baca, baca. Kita bantu bacanya udah, tapi nggak usah aku bisa baca sendiri. Gitu. Kita mau membantu malah bagi dia disebut mengganggu. Amin. Tapi ada tipe anak dibacalah mas. Tapi kalau orang tuanya yang membacakan, apalagi sebelum tidur di malam hari, senang bi. Lanjutkanlah membacanya. Kalau kita sudah mengetahui seperti itu ya, oh ya berarti tipe anak saya adalah tipe anak yang lebih suka mendengar. Ya mungkin orang tuanya bergantian Abi dan Umiknya, atau misalkan kalau bisa dikompromikan bisa enggak menggunakan media, ya media yang mengeluarkan audio suara. Yang penting jangan handphone aja misalkan, karena nanti kalau menggunakan handphone anaknya terus Pengennya megang handphone, megang handphone. Tapi misalkan ada kalau zaman dulu tape, ya kan? Tape recorder itu ya kan. Kemudian CD, MP3, ya kan? MP4, terus yang terbaru apa? speaker-speaker itu dengan berbagai mereknya. Enggak kita sebut enggak didarani endorse nanti. Dengan alat atau media seperti itu, oh begini tuh kan itu dia sudah dengarkan ya sudah didengarkan kadang sama-sama dengan orang tuanya kadang biarkan anak itu mendengarnya sendiri itu cara anak bela belajar kalau mau dirubah artinya kita ingin supaya anak ya cara belajarnya yang normal lah ya ya ketika membaca bisa membaca ketika mendengarkan dia mau mendengarkan pelan pelan ya jangan kemudian Ka, kaku nah. Itu salah satu contoh. Ya, para asal tidak, bahwa kata kunci supaya kita apa bisa lebih maksimal untuk menjadi seorang guru adalah tetap terus harus bela belajar, tetap harus terus bela belajar. Jadi jangan merasa cukup dengan apa yang sudah kita ketahui selama ini, jangan kemudian menganggap bahwa yo tiap bocah harus foto, nah, tiap apa-apain yo nu yo nu pokone nah, ora manut ya wis gitu. Nek melu aturan ya milih kowe apa aku. Atau kalau misalkan ya kalau enggak bisa ngikuti aturan ya tidak usah dititipkan di sini. masih banyak tempat-tempat lain yang akan menerima dan menampung. Ya. itu kalau udah mentok. Ya kan? Tapi kalau baru anak kecil, mosok ya bocahi sing salah. Wong bocahi urung ngerti apa-apa. Bocah jepitong tahun, molong tahun kok disalahke? Ya, Ketika dia melakukan kesalahan Itu disamakan dengan orang dewasa Ketika melakukan kesalahan yang sama nah, Kan itu tidak hikmah, kurang bijak namanya Baik, nah terkait tentang Tema yang diangkat Yaitu akhlak seorang pendidik Sebenarnya para ulama kita Sudah secara lengkap Dan rinci menerangkan buat kita Di sana ada kitab-kitab Yang secara khusus membahasnya Al-Jami' ya. Li akhlakir rawi wasami' misalkan karya al khatib al baghdadi itu jelas akhlaknya seorang perawi seorang perawi itu seorang pendidik yang maksud dengan seorang pendengar pendengar itu berarti murid dan itu ada juga adab alim al alim wal muta'allim tapi mungkin pada kesempatan kali ini ada salah satu kitab yang memang sudah sering kita dengar juga judulnya adalah akhlaqul ulama karya al imam al ajuri Rahimullahulahulolai itu itu itu sudah cukup. Jadi kalau mau mengetahui tentang apa akhlak seorang pendidik ya udah tinggal dibaca aja kitab ini. Ada kok yang versi apa ringkasannya. Ya, versi ringkasannya juga sudah ada. Tinggal dibaca kita kaji. Oh ternyata seorang pendidik itu harus berakhlak seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini. Contoh bahwa kita harus belajar dan harus apa semangat untuk membaca kitab-kitab atau -kitab referensi dari para ulama tentang akhlak seorang pendidik. Saya yakin, yakin. Ini tidak akan sampai 100% semua yang ada di sini. Saya yakin. Bukan suuzon ini ya. Bukan suuzon, tapi kita menilai pada keumuman. Gitu. Jadi 100% yang hadir di sini ketika membaca judulnya akhlak seorang Pendidik, ya itu saya yakin sama penjelasannya seperti yang diterangkan Ustaz Fauzan tadi, ya kan? Bagaimana akhlak seorang pendidik, apa kepada murid-muridnya, kepada siang santri-santrinya. Padahal kalau secara garis besar, seperti Alimam Al, Al Ajudri, Rahimullahu Taala dalam kitab Akhlakul Ulama saat berbicara tentang akhlak seorang pendidik, itu langsung dibagi dua itu ke atas dan di samping. Hmm. Makanya tadi saya mengatakan saya yakin enggak sampai 100% lah paling ya 97% insyaallah adalah. Ketika membaca kalimat akhlak seorang pendidik, terus langsung saya kebayang iki oh akhlak seorang pendidik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya maksud ke atas. Dengan akhlaknya kepada sesama kepada sesama pengajar, kepada yang lebih tua dalam mengajar, kepada murid-muridnya ya yeah. bahkan mungkin sebagian besar kita yang hadir sekarang ini ketika membaca judul apa diklat muda risin yang ke tujuh gitu ya yang ke tujuh akhlak seorang pedhini itu yang dimaksud masih akhlaknya kepada santri-santrinya ini yeah. tapi coba alimam Al-Anjuri allahut aalam beliau membagi itu yeah. jadi jangan hanya apa uh, fokus pada akhlak nya Sebagai seorang pendidik Di depan santri-santrinya Kepada santri-santrinya Sampai dia lupa Bahwa akhlaknya kepada santri-santrinya Itu tercermin Dari akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena semakin hari Semakin banyak keluhan Ini kan kita Majelisnya khusus nih Sudah semakin semakin hari Semakin banyak keluhan tentang Para pengajar, mau dibilang pengajar muda ada, dikatakan sudah tua, yo ono, oh, ini yang baru lulus bergabung, ya. kemudian dikeluhkan, yang sudah lama bahkan ya ikut merintis juga termasuk yang dikeluhkan, dikeluhkan, dikeluhkan, dikeluhkan, dikeluhkan, ya. bahkan ada pertanyaan yang muncul, artinya pertanyaan itu disampaikan. Berkait Ibadah Gurunya Ibadah gurunya Terutama Yang kaitannya dengan Ibadah-ibadah sunnah Ya salat sunnah, puasa sunnah dan lain-lainnya Itu di, dimunculkan Pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Bagaimana dengan seorang ustad ya, Yang jarang mengamalkan Ibadah-ibadah sunnah Apakah boleh dalam apa, memberikan fasilitas kepada seorang guru dengan menjadikan semangat ibadahnya sebagai salah satu faktor atau salah satu variabel? Pertanyaan seperti itu banyak itu. Inilah ya. kalau kita bicara mukaffah namanya, ya kan? atau mau dibilang apa pokoknya yang bisa diberikan oleh pihak pondok tali asih lah naik gaji untuk gaji dan janae. Tapi ada yang menanyakan seperti itu dan yang menanyakan bukan hanya satu atau di satu tempat tapi di banyak tempat ditanyakan bisa nggak kita menjadikan aspek semangat ibadah artinya hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tampak mata yang terlihat nyata itu sebagai salah satu faktor. Oh si Fulan itu ibadahnya bagus, sholatnya, sholat sunahnya jarang terlambat berjamaah. Sudah berarti nanti ada tambahan berapa persen. Tapi kalau yang malas malesan yo telat, terasa murid ya telat, ya sudah dicontoh ke murid-muridnya. Akhirnya ya sudahlah normal-normal saja. Bahkan bila perlu dikurangi atau dipotong misalkan. Itu sampai ditanyakan seperti itu. Karena hubungan kita dengan manusia, itu kan tergantung hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu hal yang sudah sering kita kaji, dan apa sudah banyak diketahui ya, ketika seseorang itu apa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dampaknya kan bukan hanya pada dirinya sendiri tapi dampaknya itu bisa dirasakan bisa dilihat pada perilaku istrinya, perilaku kendaraannya kendaraan di sini ya, kendaraan yang hidup maupun kendaraan yang mati loh. Kendaraan yang hidup itu ya kuda, kemudian keledai, kemudian apa unta kalau zaman sekarang ya mobil, ya motor, gitu. termasuk juga kalau dia statusnya sebagai seorang guru, ya dampak maksiat dari yang dilakukan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa dirasakan pada perilaku murid-muridnya. Coba ini satu poin, nggak usah banyak poin lah. Jadi ketika kita sebagai seorang guru, kok dua murid angel dikandani kandhani, dua murid kok membangkang? dua murid itu tuh susah diatur dua murid kok melanggar punya murid itu tidak ikut aturan maka di situ seorang guru harus koreksi diri jangan-jangan itu akibat perilakunya yang eh, ke atas itu bagaimana sama dengan perilaku murid kepada nya sebagai seorang guru. La muridnya susah diatur. Ungkurunye um, ya rati belum diatur. Tak mau ikuti aturan Allah Subhanahu Wataala. Muridnya itu malas-malasan, ogah-ogahan melaksanakan perintah dan nasihatnya gurunya. La dia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wataala, yo malas-malasan. Dia tidak semangat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wataala. Ini contoh kan Maka ketika sebagai seorang guru kok dia merasakan ini murid muridnya angel dikandani, susah diatur, ya. Diperintah utupe bola-bali kok orang manut apa sat sedas-des. Ini bukan slogan politik loh ya. Satrungi dengku wis wong Jawa biyen wis nganggo iku. Sat sedas-des itu udah sekali dikasih tahu langsung, nurut segala macam, ketika kita mendapatkan realitas seperti itu pada murid-murid kita, ya berarti salah satu langkah yang harus ditempu adalah koreksi sini diri-sini, keke kek, ini yaw min aljaza min jinsil amal ini, keke kek, yaw mergo aku dewe karena aku dewe rada sedus, rada satsat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu SWT ternyata saya juga kurang, apa, menghormati ya aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak didik saya juga seperti itu. Ya. Maka yang dimaksud dengan akhlak seorang pendidik itu akhlaknya dia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akhlaknya kepada sesama sesama manusia. Bisa kepada apa gurunya, Bisa kepada apa namanya sesama pengajar, Bisa kepada murid-muridnya dan seterusnya. Alimab al aljuri -al rahimullahu taala itu secara Uh, secara garis besar ya. Beliau menjelaskan untuk kita Seperti ini Taib Jadi penjelasan tentang judul yang diangkat Akhlak seorang pendi, pendidik begitu ya Ini kalau yang ringkasannya Halaman 18 Ya Qala Muhammad Ibn Husayn Muhammad Ibn Hussein itu siapa? Imam Al-Ajuri Rahim Allah Ta'ala Lihadha al-alimi sifatun wa ahwalun syatta Seorang alim itu Harus memiliki sifat Dan uh, Kepribadian Yang lengkap Wa maqamatun labuddalahu minastikmalihah Ada Ada kondisi-kondisi yang pastinya berbeda satu dengan lainnya yang harus dia gunakan. Fahwa musta'milun fi kulli halin ma yajibu alaih. Sehingga dalam setiap kondisi dia bisa secara tepat untuk bersikap. Kata Imam al ajuri "Falahu sifatun fi talabihi lil ilmi kaifa yatlubuh seorang guru, dia harus mengerti sifat yang benar atau cara yang benar ketika dia menuntut ilmu karena seorang guru juga tetap harus belajar yang gurunya para guru saja harus belajar apalagi cuma guru apa yang yang masih terbatas dalam lingkungan tertentu yang sudah ilmunya luas ya jelajahnya sampai kemana-mana masih terus belajar Walahu sifatun fi kathratil ilmi iza kathura indahu. Man ladhi yajibu alaihi fihi fayalzim fayalzimahu nafsahu. Seorang guru itu juga harus mengerti dan mengetahui. Ya. Ketika ilmunya bertambah. Apa yang harus dia lakukan. Satu, belajar. Dua, ketika setelah dia belajar dapat tambahan ilmu. Walahu sifatun iza ya. jalasal ulama' kaifayujalisuhum. Sifat dan adab orang yang berilmu ketika dia duduk di majlis ulama walahu sifatun iza ta'allama minak ulama demikian juga ketika dia belajar kepada para ulama walahu sifatun kaifayu'allimu ghairah dia juga harus punya ya kemampuan tentang bagaimana mengajarkan ilmu kepada orang lain walahu sifatun iza nazara fil ilmi kaifayunazir dalam bermunazara diskusi walahu sifatun iza aftan nasa kaifayufti ketika menyampaikan fatwa Walau sifatun kaifa yujalisul umara ketika mau tidak mau ada kondisi-kondisi tertentu tidak bisa dia hindari akhirnya ya uh, berinteraksi dengan penguasa walahu sifatun inda muasyiratihi lisairin nasi mimman lahil mamaahu bagaimana akhlak dan adabnya ketika bertemu dengan orang yang tidak berilmu walahu sifatun kaifa ya'budullaha azza wajalla fi ma bainahu wa bainahum Demikian juga seorang guru harus memperhatikan bagaimana cara ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara garis besar begitu, artinya ketika kita berbicara ya, tentang uh, apa, akhlak seorang pendidik, ya jangan hanya uh, terbayangkan oleh kita akhlaknya di depan santri-santrinya dan akhlak dia kepada santri-santrinya. Tetapi ternyata akhlak seorang pendidik itu ya banyak sekali Makomatnya ya. Makomatnya Termasuk tadi yang penting Dan sering digarisbawahi ya. Bagaimana Akhlak dia Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Taib para Asatidah Segenap guru Hafidhukumullah ya. Pada kesempatan yang Terbatas ini dari sekian banyak yang telah ditulis oleh para uh, oleh Limam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala ada mungkin beberapa baris yang ingin saya sampaikan secara khusus di sini ya. kita baca kata Limam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala fa'amma akhlakuhu ma'amujalisihi ma'a mujalisihi akhlak seorang pendidik ma'a mujalisihi kepada orang-orang yang belajar kepadanya gitu kata Imam Al-Ajurri fasaburun Alamankan zihnuh batian anil fahmi hatta yafham angu. Ini akhlak seorang pendidik. Ya. Nomor satu, kata Imam Al ajuri rahimullahu taala. Akhlaknya itu harus saburun, ekstra sabar. Jadi, enggak cukup bersabar, tapi harus ekstra. Ekstra itu yus maksimal. Alamankana zihnuhu batian anil fahmi. Menghadapi murid yang pemahamannya lambat. Yang pemahamannya lam, lambat. Sampai kapan kesabaran itu? Sampai kapan? Hatta yafham. Sampai... Si murid itu faham Baik Ini yang luar biasa ya, yang luar biasa, bahwa referensi seperti ini itu referensi yang sudah cukup cukup tua referensi ini. Karena Imam Al Azuri, Rahimullah Taala, itu kan beliau e, apa, masa hidupnya itu kan di abad ketiga, tiga ratusan hijriah. Berarti sudah sejak seribu seratus tahun yang lalu, secara hitungan hijriahnya artinya ilmu ini itu sudah disampaikan dan di apa namanya di diterapkan dalam standar kompetensi seorang guru itu ya pak Butajana okay. gitu jadi standar kompetensi seorang guru itu salah satunya apa soburun alamankan adhi nuhobati an anil fahmi hatayaf hama anhu ini baru seorang pendidik dia ekstra sabar menghadapi muridnya yang secara pemahaman lambat. Kalau seorang pendidik maunya punya murid itu sing pinter-pinter, sing apa? Kalau dikasih tahu sekali langsung nyambung, itu belum bertipe pendidik yang baik, milih dia. Berarti. Kemajuan dan perkembangan si anak didik itu sebenarnya tidak terpengaruh oleh gurunya, karena ke, terpengaruh oleh si anak didik, karena dia belajar kepada siapapun bisa Wong pada dasarnya dia sudah pinter, pada dasarnya dia cerdas anaknya. Ya. Kalau kita punya murid yang pinter, yang cerdas, katakan standar lah secara kemampuan, ya. yaitu dambaan seorang setiap guru ya, dambaan setiap guru seperti itu Jadi murid pokoknya yang pinter-pinter, yang doa mudeng-mudeng. Tapi apa, kualitas seorang guru itu akan dilihat dan harus diuji. Ketika punya anak didik bauti Anil Fahmi, yang ketika memahaminya itu lambat, ini dikasih tahu berkali-kali, diterangkan berulang-ulang, itu ternyata dia nggak paham. Yang salah siapa? Kalau mau dicari siapa yang salah, selalu saja kecenderungan yang disalahkan itu adalah anak di anak didik. Padahal kemungkinan yang lain itu masih banyak. Kalau kemungkinan yang paling sering dimunculkan, kenapa? Jen bujaiwang, loh. Misalnya. Padahal ada kemungkinan yang kedua, bahkan kemungkinan itu tidak tidak kalah besar kemungkinannya dengan kemungkinan yang pertama tadi ya gurune sing raiso njlaske ngono wae iya kan gurune sing raiso njlaske lho raiso njlaske piye wong kaku duwe murid 10 sing songo mudeng sing siji ora iya sing songo mudeng ora mergo kowe pinter nerangke memang jenenge bocah sing songo kuwi pinter-pinter dan bisa jadi sebelum dia belajar hari ini malamnya sudah diajarin orang tuanya Oh, tapi kenyataannya yang sanggok ini paham-paham Ini bucah aku yang orang paham Berarti jenengan tidak punya kemampuan memahamkan anak yang tingkat kemampuannya Di bawah sembilan anak yang lain Kan begitu ya. Makanya Alhamdulillah ya, ya pada kenyataannya ya Pada kenyataannya kita apa, Merasakan manfaat kalau punya teman belajar yang, yang perhatian Kenapa? Sering sekali terjadi dan dialami Nek diterang kekara Ustadz Muhtar, orang paham Nek sing terang kek Ustadz siap, malah muden dan, Sejak saya masih di itai begitu Ada beberapa ikhwan itu, pokoknya nek taklim ya taklim Misalkan muyasar, mangkat muyasar Bengi ngantuk, mangkat ngantuk Isuk soraf, soraf, soraf dan, dan. Tapi kalau ditanya sama Ustadz Muhtar, paham gak? Mungkin paham Tapi nanti kalau diterangkan sesama orang yang belajar, paham Kenapa? Karena bahasa yang digunakan itu bahasa sesama orang yang belum paham. Kalau saya kan bahasa yang saya pilih adalah bahasa orang yang sudah paham kan itu. Yang saya pikir Ya masuk orang paham bahasaku saya apa kan eh. itu. Terus berusaha tapi belum tentu. Ini harus disadari. Benar asombong maksudnya. Ya. Ada orang-orang dengan tipe seperti itu. Nah, ibaratnya orang kuliah itu nah, diterangi karo profesor mudeng Nah diajari sama asisten dosen malah ngerti. Ya, kan? Nah tadi ketika kita dihadapkan dengan mankana zinuhu bati anil fahmi hatta yafhamahnu itu artinya limam al ajuri. Raymond ta'ala mengingatkan kita walaupun seseorang itu pemahamannya lambat itu pasti bisa paham Wong oh, beliau mengatakan hatta yafhamah Anhu, apa artinya hatayaf hamba Sampai dia faham, bukan sampai kamu menyerah, bukan sampai kamu menyimpulkan raiso bucaihi diajar. Ingat, pokoknya hatayaf hamba sampai anak itu faham. Ung agama ini dasarnya pada dasarnya mudah. Kok sampai ada anak tidak faham? Itu bukan pergoboh caih yang merafam. Guru nih yang rasam memahamkan. Coba kalau mindsetnya dirubah seperti itu, akhirnya kita semua akan terdorong. Yo ya, berarti aku harus semangat belajar ya kan harus semangat belajar ya bahasa saja sudahlah kita nggak usah uh, tidak usah terlalu dalam untuk menilai kemampuan menjelaskan bahasa saja ya bahasa uang berbeda bahasa sudah berbeda orangnya sudah berbeda tingkat penerimaan pemahamannya kalau misalkan kita ngajari apa namanya orang uh, muda dengan yang sudah tua itu beda kok ya kan tempo tahu tempo belum Bukan wajar loh Tempo itu apa? Kecepatan bicara. Ya, mau cepat lambat. Tempo itu kan? Aku pengen ngomong karo kue. Itu tempo. Iya kan? Itu temponya dipercepat. Kalau temponya coba diperlambat. Aku pengen ngomong karo kue. Diperlambat mana tempo Aku pengen ngomong karo kue. Ya itu kan teknik berbicara bukan cuma intonasi tinggi rendah ya kan atau misalkan gestur tubuhnya untuk membantu jadi masalahnya itu besar tidak sekecil yang kamu bayangkan ya nah, itu kan gestur ya kan tapi di sana ada tempo juga tempo itu mengatur kecepatan berbicara ada anak-anak itu yang memang kalau tempo kita bicaranya cepat dia enggak paham apa gitu. oh berarti temponya yang diperlambat bukan bucah ini orang modern modern Bukan orang mudeng-mudeng jenengkan yang orang paham Nek bocah aku ikut dunia tempohnya Senglam Kenapa? Karena ketika di, Diajari oleh seorang guru Yang sudah memahami Ilmu ketempoan ini Iya kan? Bocah aku yang mudeng lho, Anak itu paham Jadi begini mas Dengarkan baik-baik Ya Dengarkan daya dongnya beda-beda satu sama yang lain ya kan ibaratnya itu sinyale lo nyaut yo no sing no sing kuat no sing lemah ya pemahaman juga seperti itu kan ini, ini salah satu hasil ketika kita mau mengobservasi tiap santri ibu saya kira mau dengi ngoboi ini pokoknya pokoknya ini sak kelas ini, ya paham guru ini, ya podo mata pelajarannya sama modulnya sama jam pelajarannya sama ya kan itu konsentrasi ini kata, ya bodoh iki bocah i bodoh berarti on bawaan bodoh ya metode kita mengajarnya saja yang belum sesuai dengan yang dimaukan oleh a oleh anak kan itu itu contohnya tentang apa Tem tempo ada juga anak yang dia akan paham kalau ya penjelasan yang diberikan itu disertai dengan gerakan menggambar atau menulis atau melukis Makanya kalau kita belajar itu ada namanya bagan-bagan. Ada enggak bagan-bagan itu? Ada. Dan itu. Bagan-bagan itu ada. Kalau kita dulu ya sangat terkenang sekali Ustazuna Al-Ustad Fauzan, ya kan? Ustaz Fauzan bin Abdul Karim, Ustaz Fauzan Pendem itu cara menjelaskan ke kami waktu itu ya terutama pelajaran nahwu, ya kan mulai dari Mutamimah kemudian apa namanya qatrun nada dulu, ya Ustaz Fauzan ya masih ingat ya. Ya kan. Itu beliau bikin bagan dulu, kafidohumullah. Jadi bukan cuma baca, ya kan? Kalal imam Ibn Hisham rahimahullah utaala, baca diterjemahkan, paham. Ya, kalau yang memang punya kemampuan langsung memahami alhamdulillah, Tapi ada tipe anak, tipe santri yang akan lebih memahami ketika dibuatkan bagan dulu, ya kan? Nah, kita belajar apa muiyasar misalkan, itu ada bagar bagar bagannya nggak? ada, ya kan, tanda-tanda ikrob, -tanda e ikrob e itu ada berapa dibuat dulu di papan tulis, ikrob e itu ada empat, ya kan, rova nasab jer jazem, udah ya ada empat nih, ini skemanya begini, bagan itu tabelnya seperti ini, udah baru dibaca, murid paham dia tapi kalau tidak dibuatkan skema bagan tabel atau yang semisalnya itu murid itu susah tidak punya kemampuan untuk memvisualisasi. Memvisuali, Ango, mana lo mas? Maksudnya ini. Nah, paham tak ya? Secara apa nama? Secara imajinasi itu tu tidak mampu, harus dibantu dengan dengan gambar di depan. Nah, itu. Eh, itu kalau kita tidak mau belajar gimana coba? Terus pokoknya sudah di pengajar, lulus loh aku, sudah ti alumni ni pondok ini, pengajar. Cara ngajar biye. Yo biye. U baru satu poin ini saburun alamankan riḥnuhubati an anil fahmi hatayaf hamba anhu dituntut seorang pendidik itu untuk ekstra sabar mendidik seorang murid yang apa kemampuan pemahamannya itu lambat sabarnya sampai kapan hatayaf hamba anhu sampai dia faham Artinya setiap anak itu punya, pasti punya kemampuan. Yang kalau kemampuan itu kemudian bisa kita sesuaikan, dia akan fa faham. Tadi contohnya banyak ya, ya mulai dari tempo, mulai dari apa namanya e visualisasi tadi. Kita lanjutkan. Kalalahumullahu taala. Saburun ala jafai man jahil alaihi hatta yaruddahu bihilmin. Seorang pendidik itu harus ekstra sabar menghadapi anak didiknya yang kaku ya yang kaku sehingga bisa dia apa dekati dia apa namanya dia ambil hatinya hatta yaruddahu bil himmit sampai dia akhirnya bisa apa namanya me, me, apa, merangkulnya ya merangkulnya dengan baik sampai kemudian dia akhirnya manut. Jadi sekali lagi bukan si murid itu yang kemudian kita jadikan objek untuk disalahkan. Oh, Cen bocah ini tertutup, oh. bocah ini menengan dijak ngomong yoranya, nyambung takon yoran jawab, ceng bocah ini koyo mono. Nah, itu polanya sama dengan yang pertama tadi. Jangan-jangan anda sebagai seorang pengajar yang tidak mampu untuk melakukan pendekatan, jangan-jangan jadikan itu tidak paham cara berkomunikasi dengan anak yang sifatnya seperti tadi. Um, pada dasarnya setiap orang itu bisa diajak bicara kok. Jadi ini dalam apa dalam sudut pandang seorang pendidik ya kita tidak menyalahkan si anak. Ya. Tapi kita introspeksi pada diri sen sendiri. Nek bucah kong ini ki, cara pendekatannya pie. Kalau belum tahu ilmunya bertanyalah. Kalau belum pernah menghadapi anak seperti itu ya kita cari. Apa pengalaman kepada yang sudah uh, kita pandang uh, punya pengalaman di bidang itu. Saya siap punya murid dulu orangnya pendiam, anaknya pendiam. Ada apa kata. Kata. Katah napa kata sangat. Apa ya? Ini sebagian ustaz dulunya pendiam juga. <guluh> Jadi bukan bukan anak itu yang kemudian kita salah-salahkan. Wah. Tapi kita harus belajar cara melakukan pendekatan anak itu seperti apa. Kita fahami latar belakangnya. Oh, bocah ini yatim. Oh, anak ini, ini barusan masuk di pondok sebelumnya awam. Oh, anak ini, apa namanya, mengalami kekerasan dari orang tuanya. Oh, anak ini, apa namanya, orang tuanya berpisah. Oh anak ini punya trauma apa Di e, organ bicaranya Sampai ini anak itu pendiam Kenapa dia trauma Waktu masih kecil Berlarian Ini kisah nyata Anaknya namanya Abdullah Tapi bukan Abdullah Subarjo Sekarang anaknya sudah SD kelas 2 Atau kelas 3 mungkin Di pondok kita juga pondok e, -Sunnah. Itu dari kecil dia pernah jatuh Anak itu Jatuh terpelanting Posisi lidah itu menjulur Sudah lidahnya menjulur hmm, Lidahnya tergigit Sakitnya luar biasa Sejak jatuh Sampai Mungkin dua tahun Anak itu gak mau bicara Kenapa? Tra trauma Jadi dia, anak itu trauma Kalau mau bicara itu trauma Loro, sakit Januyus, mari Sudah sembuh, cuman trauma, mengalami trauma Alhamdulillah di terapi Ya, ke terapis Rumah sakit juga Sampai kemudian sudah dikit demi sedikit Sudah bicara normal kembali ini. Tapi intinya, saya ingin menyampaikan contoh kasus Bahwa ada tipe anak yang kita nilai pendiam Itu pendiamnya dikarenakan satu sebab satu sebab atau bahkan mungkin lebih sebabnya apa saja tadi sudah kita contohkan ya atau apa latar belakang keluarga latar belakang orang tua ya, atau memang dari kecil anaknya itu tidak dilatih untuk terbiasa berbicara atau dia pernah mengalami tadi contoh yang terakhir kemungkinannya adalah mengalami pernah mengalami tra, trauma karena anak itu trauma ya. trauma pernah jatuh itu tapi kalau dikasih tahu dia paham disuruh makan dia makan disuruh minum dia minum disuruh bangun, dia bangun, disuruh wudhu dia wudhu, paham pendengarannya itu dia normal, tapi kalau disuruh bicara mengalami trauma seperti itu atau itu tadi, trauma kekerasan pernah dibentak orang tuanya atau pernah dibentak gurunya sampai akhirnya dia terkejut terus dia badannya menggigil udah sejak saat itu, jadilah dia pendiam anak itu pendiam atau dia korban buli dari teman-temannya tiap kali bicara. Wuuuh. Lagi ngomong. Ngomong apa kowe? Apa le? Gitu, kan anak, anak kecil biasa. Ketika kita tidak mempedulikan dan kurang perhatian, anak yang dibegitukan, dia tidak punya kekuatan untuk kemudian bukan melawan paling enggak apa defense untuk apa untuk mempertahankan diri. Oh, tambah jeblok tambah jeblok akhirnya dia susah bicara. Kenapa? Trauma disuruh bicara kenapa masih ini teringat ketika dia bicara dia ejek temennya ramu dengwe ngopo, apalagi ternyata sebab yang lain dia punya ketidaknormalan artinya semacam cacat lah dalam hal berbicara celat misalkan ngomong r jadi er, er alquran misalkan alquran dia bilang apa namanya benar-benar akhir dia jajin sama temennya B benar perasa es tipis kalau es tebal beda kan nggak bisa sin dengan shin itu nggak bisa B teguh bakso yuk kaya bakso aku shoto ya kalau anaknya mentalnya itu kurang mentalnya itu lemah, dia pasti akan mengalami trauma akhirnya dia malas untuk bicara nah hal-hal seperti ini loh artinya motif anak Sampai dia diam, diajak bicara kita bilang susah dikanduani, ditakoniran jawab, pojoh poih, misalnya. Ya tugas kita sebagai seorang pendidik untuk mencari tahu, janjani bojaki pendiam kenapa sih, ya kan? kita harus mencari motifnya. Sampai dia susah, dapat dinilai susah diajak bicara itu kenapa? Karena seorang pendidik yang faham hal ini, ketika dia sudah ngetik caranya dia deketin mungkin perlu seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, akhirnya mulai-mulainya mulai dan mula-mulanya, anak ini akhirnya mau bicara dengan pendidiknya tadi dengan ustaznya, kepada orang lain mungkin belum tapi dimulai dari itu kamu ngapain Yusuf? udah bisa jawab kalau sebelumnya kamu ngapain? Nga. namanya siapa? meneng mbak. tapi setelah pendekatan-pendekatan namanya siapa? Yusuf ada salah satu murid Kita yang dilendah itu Sekarang naik kelas 2, kelas 1 Namanya memang Yusuf ya, Itu gak mau main Sama temennya Temennya apa, keluar dari ruangan Kelas dia cuma di dalam kelas ya, Diajak bicara susah Dan seterusnya Tapi Alhamdulillah ketika dilakukan pendekatan Pendekatan-pendekatan Anak itu hanya mau bermain sama teman-temannya, Diajak bicara yang nyambung Ditakoni yang jawab Walaupun kadang-kadang masih apa tersisa ya kan masih tersisa sifat pendiamnya itu. Jadi ada waktu-waktu tertentu, nah itu yang harus kita pelajari, waktu-waktu tertentu itu motifnya apa? Ya kan, waktu-waktu tertentu itu motifnya apa? Tapi sementara ini analisis kita kalau itu melibatkan banyak orang yang apa berbeda umur, dia akan masih cenderung menarik diri. Ya kan, masih cenderung menarik menarik diri, ya. Contohnya berapa hari yang lalu kita ada acara apa makan-makan diundang sama ikhwan kita di sana ini si Yusuf juga ikut sama orang tuanya di mobil anak-anak yang lain ikut makan Umarahat sendiri Abah sendiri anak-anak kecil juga makan saya tanya sama orang tuanya Mas kalau ya Yusuf tembungi di, di mobil Ustaz lo gak turun enggak ya udah saya selesai makan saya samperin ke mobilnya dikunci sebenarnya mobil itu tak ketuk Yusuf so, mungkin dia lihat saya yang datang terus dibuka Hmm. Kok enggak makan? Enggak. tapi sudah makan? Sudah. Kan itu. Itu namanya observasi. Oh ya sudah. Enggak pengen main sama teman-teman itu. Ada Ibrahim ibu, itu ada Aufa juga itu. Enggak, Ustaz. di mobil aja. Iya, udah Di mobil ya. Besok sekolah loh itu kan hari Ahad. Makanya Senin sudah masuk sekolah lagi normal. Besok masuk sekolah kan? Ya, Ustaz. Sudah tutup. Berarti analisis kita ya Kalau dulu dia betul-betul pendiam Ya tertutup Kemudian sedikit-sedikit demi -sedikit berubah Karena dilakukan pendekatan-pendekatan berbagai pihak Ada Ustadz Yahya yang kita kenal ya Kalau saya sama dia Penanganannya dulu, tiap kali ketemu sama dia Saya panggil, saya suruh jabatan tangan Saya peluk dia sekali so, Pokoknya tiap kali ketemu Tiga bulan pertama mungkin, tak peluk dia so, Ketemu pokoknya so, Biar dia merasa hangat Dia merasa apa nyaman. Nanti yang apa pendamping-pendampingnya ya ngajak main-main, ditawarin, terus kita nyuruh temannya. Kan itu ya sok dipanggil sana itu. Ayo, enggak mau satu, sudah apa-apa Yang penting kita sudah nyuruh apa teman-temannya untuk ikut mengajak terus begitu orang tuanya juga kita ajak bicara, kita ajak kerja sama, alhamdulillah bisa. Tapi itu tadi kok di waktu-waktu tertentu dia masih tertutup juga enggak mau bergabung diobservasi dipelajari kapan waktu-waktu tertentu itu nah beberapa kejadian analisisnya bahwa itu kalau dalam acara yang melibatkan banyak orang bukan hanya teman-temannya sekelas bukan hanya dengan orang-orang yang sudah dia kenal akrab dia masih tertutup nah, berarti nanti apa berikutnya kita harus apa mengedukasi mengajari dia untuk apa secara sosial berkembang kan itu sedikit ini sedikit itu yang saya maksud artinya ya karena kita sebagai seorang pendidik ya tugas kita lah ya tugas kita untuk memahamkan menyampaikan ilmu kepada anak-anak di anak-anak didik dan e, satu hal yang harus kita mengerti ya tiap-tiap anak itu punya sifat dan kepribadian yang berbeda B. beda kalau misalkan kita menyampaikan sesuatu kok anaknya gak paham kok anaknya susah diajak bicara ya kita yang koreksi diri e, ada apa dengan kita mungkin kita yang kurang bisa memahamkan dengan bahasanya dia bukan dengan bahasa kita. Tadi sudah kita bahas di tempat mungkin apa kita yang tidak mengerti tempo, kemudian cara dia belajar, kemudian dia pendiam itu kenapa motifnya. Ya itulah makanya memang akan terasa betul ya penjelasan-penjelasan seperti ini ya ketika membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang menerangkan tentang pahala orang yang mengajarkan ilmu itu sangat banyak dan berlimpah ya ternyata mergo abut Ya itu. Mergo a Ampun nah, napa kalau kita kan pengennya bocah 10 iki seragam kabeh, padha kabeh, ya kan? Terus sekali ngomong paham kabeh, manut kabeh. Ah nek ngono terus keutamaane seorang pendidik itu dari mana? Karena kalau sudah seperti itu tidak harus mendatangkan seorang pendidik pun bi bisa. Itu kemampuan yang biasa-biasa ho, oh, anak-anaknya yang sudah luar biasa. Wallahu alamin bisawat, kita cukupkan sekian untuk sesi yang pertama. Insyaallah nanti selesai solat maghrib kita akan lanjutkan untuk sesi yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Aku luka lihada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilahaillanta s-taufir gawatubillaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasa pengakhir kepada Ustaz Abu Nasir Mukhtar bin Difail. Wabillahu wa taala atas apa yang disampaikan oleh beliau. Insyaallah kita scorsing dulu waktunya untuk solat maghrib. Kemudian Langsung setelah sholat maghrib Kita masuk pada sesi yang kedua Diiringi setelahnya nanti ada sesi jawab, ya. tanya jawab Dan berbagi faedah-faedah ya, Sepertinya antum-antum semua Anda yakin sudah sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan Atau hal-hal yang akan ditanyakan secara khusus terkait yang disampaikan oleh beliau Anda yakin demikian Insyaallah nanti akan kita buka sesinya setelah apa yang disampaikan oleh beliau pada maghrib nanti. Demikian jasaul khalqar atas kehadiran asatidah sekalian dan kita tutup scores sementara. Suwana kalau bismillah sudahlah ilahin atas tauburkaubtebiak. Walaikumsalam.